Ja, en toch lagu ini boleh ikut je, bare, special, bareng spesial. pala. Luar biasa post-howernya malam ini ya. Luar biasa. Aduh aku kok nyanyi nangkainnya pendino gelap.